desa desa desa dengan hormat lagi sangat kepada saudara-saudaraku saya yakin di luar gaman ini ada pengejo-pengejo dan saya serahkan kepada jajaran tim keamanan saudara yang bergabung dengan Anda banyak sekali satuan researcher, satuan hoser, satuan intel yang sudah siaga menciptakan suasana aman, tertib dan terkendali. Bapak Kapolsek juga masih ada di tempat, Bapak Dandramil juga masih ada di tempat. Mohon Bapak Kapolsek. Ayo, Gama, Gama maju ke, maju-maju kemari. Gama tidak usah foto. Sudah itu, bertugas, itu aja, ada petugas, sudah ada anggota saya. Sudah kamu ke sini. Enggak usah. Ayo kamu sini, Gama, Gama ke sini. Sudah ada anggotaku yang menangani, kamu enggak usah ikut-ikut. Ya. Ayo. Kalau tidak mau baik, ya, tidak mau baik, saya akan berhentikan. Ya. Bisa baik? terus iya yang di luar saudara caraku yang bukan orang manding silahkan ikut menikmati anda orang pucak wangi yang terkenan dengan tata kerama dan sopan santun yang baik saya sudah hampir 3 tahun di pucak wangi orang pucak wangi bagus-bagus semua oke oke lanjut iya lanjut terima kasih bapak kapot saya juga bapak dan Айо каман, пергойок, кембалі, бро! 来来来来